Salam sejahtera susur yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita akan terus memikirkan tentang apa yang menjadi topik pemikiran kita selama ini Bagaimana Israel di dalam pergumulannya Bagaimana Israel dalam perjalanannya Mulai dari Adam hingga menjadi sebuah bangsa Nah sesudah Israel dari benih menjadi Israel di perantauan Lalu kemudian kita tiba pada Israel di kanaan Sementara Musa seperti yang sudah kita bicarakan, ia mati di Gunung Nebo, ia tidak menginjakkan kaki di Kanaan, tetapi dengan ia bisa melihat dengan iman percayanya. Ia bisa melihat apa yang diberikan karena memang secara mata telanjang pun dari posisi Gunung Nebo kita bisa melihat ke Israel bahkan hingga saat ini. Nah, Sekarang kita akan melihat sesuatu yang kekasih bagaimana pembagian tanah untuk kedua belas suku. Dikatakan di dalam Yosua pasal 14 ayat 1-5 demikian firman Tuhan. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah kanaan. Yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka. Dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa mengenai suku-suku yang sembilan setengah itu. Sebab kepada suku-suku yang dua setengah lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan dua suku Manashe dan Efrahim. Maka kepada orang lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Sesuatu yang kekasih menjadi sesuatu bagian yang penting, sesuatu yang menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana kemudian bangsa ini bergerak tetapi dalam sebuah arahan planning yang luar biasa artinya sebelum mereka tiba di tanah kanaan dan sebelum Musa e, berpisah untuk selama-lamanya di dalam kematian maka ia sudah mengatur kepada semua orang Israel tentunya lewat Yosua pembagian-pembagian tanah mungkin mereka sudah bikin mapping dulu di sana ya sudah di apa namanya sudah dibuat batas-batasnya bagian-bagiannya sehingga nanti ke-12 suku itu ada di mana dan mereka harus tinggal di mana mana yang ini mana yang itu dan seterusnya termasuk bagaimana nanti dari suku Yusuf misalnya diperhitungkan menjadi dua bagian baik manaye maupun Ibrahim ya nah surut-saudara ini yang menjadi penting apa di dalam prinsip ini pertama kita harus memahami bahwa orang-orang Israel tiba di tengah kanan Nah, untuk tempat tinggal tentu kita perlu tanah. Nah, tanah tempat mereka tinggal itu diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, itu sebab di dalam Mazmur 136, Mazmur 136 pujian yang dinaikkan oleh orang-orang Israel bagaimana Allah itu setia dikatakan di dalam ayat 21 misalnya. Mazmur 136:21 dan Tuhanlah yang memberikan tanah kepada mereka menjadi milik pusakanya. Milik pusaka kepada Israel hambanya Jadi menarik kalau kita melihat misalnya bagaimana di dalam Mazmur dalam puji-pujian pun Kemudian ada kesadaran pada orang Israel bahwa tanah yang mereka miliki adalah tanah yang Tuhan berikan Nah sikap ini pemahaman ini perlu susah. Artinya ini menjadi sesuatu kesadaran sebagai bangsa yang punya negara-negara yang kasih Tuhan Saya kira tidak semua orang bisa mengelahami hal itu. Tidak semua bangsa misalnya beruntung menjadi seperti bangsa Israel yang sangat kuat di dalam konsep kebangsaannya sebagai satu kesatuan dalam 12 suku sekaligus kuat di dalam konsep ketuhanannya sehingga persoalan-persoalan sosiologi, ekonomi yang mereka bagi dalam soal tanah ini menjadi persoalan teologi di mana Tuhan yang memberi. Ya. Bagi saya ini sebuah keberuntungan yang luar biasa Nah itu sebab sebetulnya pemahaman tanah bagi orang Israel Terhadap tanah mereka dengan orang memahami Israel Di dalam konteks kekinian Ini memang menjadi seringkali tidak menjadi terlalu ketemu Itu sebab khususnya dari kelompok-kelompok Israel yang masa kini Yang fundamental menganggap itu tanah Tuhan yang kasih Sebetulnya memang kalau dilihat di dalam peta lama 12 suku Tanah Israel sekarang ini sudah kecil sekali ya ini kan peta baru yang sudah dikeluarkan oleh Eropa atau Inggris khususnya dalam peta Israel. Sehingga memang mengecil. Nah kenapa kemudian mereka tidak mau melepaskan Yerusalem karena bukan saja Yerusalem itu separoh tapi seluruhnya dulu mereka anggap itu menjadi ibu kota mereka. Nah ini memang polemik-polemik yang tidak sederhana karena tidak bisa dipandang hanya dalam perspektif politis belaka. Tetapi juga pemahaman teologis yang kuat berkembang di kalangan orang Israel. Nah jadi saudara ku, orang-orang Israel mempunyai tanah diberikan di zaman itu Jadi sesudah Musa mengatur segala sesuatu Penghitungan para laskar-laskar dari 12 suku itu berapa yang ada Lalu mereka masuk Nah pada waktu mereka masuk di Israel lalu dibagilah tempat-tempat berdasarkan perhitungan yang sudah dibuat sebelumnya Dalam arahan Musa Tetapi pelaksanaannya Imam Eliyazar dan juga Yosua Nah pada waktu pelaksanaan pembagian itulah mereka mendapat tanah Ingat pertama tanah itu Tuhan yang memberikan Jadi pemahaman bagaimana hidup mereka tempat tinggal mereka datang dari Tuhan Itu muncul seperti yang sudah saya katakan tadi dalam pujian-pujian mereka Dalam Mazmur yang kita baca yang bisa kita nikmati di Mazmur 136 misalnya Tuhan yang memberikan tanah itu Yang kedua yang menjadi menarik juga kita pikirkan sosok dalam bagian soal tanah ini adalah tanah yang diberikan kepada 12 suku itu menjadi pusaka bagi mereka. Sehingga nilai tanah yang pusaka ini berbeda dengan pemahaman kita tanah bagi kita. Nah kemudian kita akan menemukan misalnya konsep kebun anggur Nabot. ya Pada waktu itu Raja Hab minta Nabot supaya menjual kebun anggurnya. Tetapi Nabot tidak bisa menjual kebun anggur itu karena kebun anggur itu merupakan tanah pusaka. Tanah waris turun-temurun identitas keluarga begitu. Sehingga 12 suku itu tanah yang mereka diami itu menjadi identitas mereka. Sehingga Nabot tidak bisa jual. Sekalipun Ahab dengan berbagai cara sudah membujunya. Sampai kemudian akhirnya Ahab dengan cara yang curang dan mengerikan. Merekayasa sesuatu supaya bisa membunuh Nabot lalu merebut kebun anggurnya. Tetapi orang Israel. Tidak akan pernah mereka menjual tanah pusakanya karena itu identitasnya. Sehingga sekali lagi pemahaman tanah bagi orang Israel dan bukan Israel mempunyai dua pemahaman yang sangat berbeda. Kalau kita dapat warisan dari orang tua tanah lalu kita mau jual biasa-biasa saja. Ya mungkin kalau kita punya keuangan cukup ah, untuk kenang-kenangan paling gitu kan. Dan itu pun kan valuenya juga sangat kita hitung ekonomi apa tidak buat apa juga buat kenang-kenangan kalau enggak ekonomis laluannya biaya keluar melulu kan gitu. Toh sebagai kenang-kenangan juga kita enggak bisa pakai misalnya. Sehingga orang banyak mengambil segi pragmatis sajalah. Ya, simpel sederhana selesai sudah. Tetapi bagi orang Israel berbeda. Sehingga tanah bagi orang Israel satu aset yang sangat luar biasa itu milik pusaka, itu identitas. Itu hak diri. Sehingga orang tidak punya tanah tidak bisa dikenali siapa kamu orang tidak punya tanah pusaka itu sangat mengerikan. Nah, di dalam konteks konteks seperti inilah ketika orang Israel dibuang lalu pulang dari pembuangan, lalu kita mengenal dengan nama Yabes kan kita. Maka dikatakan Yabes berdoa, rupanya Yabes adalah seorang yang pulang dari pembuangan yang tidak punya tanah sama sekali. Sejak anak-anak rupanya dia sudah mengalami kesakitan penderitaan yang panjang dan dia berdoa, Tuhan, tolong aku. Belalah aku. Aku sudah mengalami penderitaan panjang dalam hidupku. Masa aku pulang ke tanah leluhurku dan aku tidak punya tanah? Bagiku, ya, habis ini bukan soal punya tanah seperti kita punya tanah. Ini soal identitas, ini soal rasa kepemilikan, ya. Sampai kalau enggak kan jadi aib dia kayak orang buangan di sana. Nah, kemudian dikatakan Tuhan mendengar doa habis dan memberikan dia tanah yang luas. Yang kemudian diterjemahkan orang seenaknya menjadi doa Yabes Lebar kiri, lebar kanan, depan belakang semau-maunya ah, Lalu kita memang sangat materialistik sih ya Tidak lagi bisa memahami dalam konteks atau perspektif Israel Dalam situasi sejarah Dimana kita diajar seperti Yabes Tuhan pasti bela kita Tapi bukan serta-merta kita menyaplok orang punya kiri kanan Dengan doa seperti itu, bukan itunya Jadi dia semua memang kecenderungan sekarang kan dimaterialistiskan Sehingga akhirnya timbul lah kekacauan-kekacauan pemahaman. Jadi Ihabes adalah meminta apa yang menjadi haknya dan Tuhan membela dia. Karena memang itu perlu buat dia. Ini bukan soal pemuasaan awan napsu. Ihabes mau tananya lebih lebar atau lebih apa lagi. Eh, kecuali pendeta-pendeta yang memang nafsunya begitu. Mau semua dapat gede dan mau semua dapat banyak begitu kan. Mestinya memahami dong yang jelas, yang tepat. Sehingga Yabes menjadi kesaksian yang hidup bahwa dia punya tanah pusaka dia tidak dipermalukan Dia anak Tuhan yang dibela Tuhan Nah kembali kepada pemisahan apa pemilaan tadi pemberian kepada 12 suku Sehingga mereka mempunyai peta Maka luas lahan Israel pada waktu itu jauh lebih luas dari Israel sekarang Ya sudah mengalami periodik-periodik pertama Waktu kemudian pecahnya utara selatan Lalu utara dibuang ke asur nanti selatan dibuang ke Apa namanya ke babel itu juga mengalami nah, Lalu kemudian terus sampai terakhir itu Penjajahan yang datang dari Eropa dan terakhir itu Inggris Nah peta itu berubah Jadi kita juga dengan begini kita belajar Ketika 12 suku itu sesuai Diberi tanah oleh Tuhan ingat tadi Ya itu menjadi tanah yang Tuhan berikan sehingga tempat tinggal mereka adalah anugerah Tuhan. Yang kedua ingat tadi, itu pusaka mereka. Maka yang ketiga menjadi penting seperti yang sudah saya sebut juga di dalam konteks pusaka, itu identitas. Jadi mereka diberi identitas oleh Tuhan, tanah dan suku dan tanah Ruben suku Ruben dan seterusnya begitu ya. Karena ini menjadi menarik sekali maka saya katakan tadi ini unik tidak akan kita menemukan itu di bangsa-bangsa lain sekalipun mungkin mereka punya konsep satu komunitas datang berbagi tanah dan seterusnya tetapi sangat berbeda sekali dengan apa yang terjadi pada Israel dimana Tuhan intervensi langsung dalam kehidupan mereka berbicara kepada mereka lewat hambanya baik Musa maupun Yosua sehingga mereka dibagi di dalam pengertian-pengertian yang luar biasa tadi oleh karena itulah susur aku yang kekasih Ketika 12 suku mendapat 12 lokasi, itu bukan sekedar pembagian tanah dalam pengertian tempat tinggal kamu. Jatah, perang, no. Itu anugerah Allah yang diekspresikan di sana. Pusaka yang diberikan sekaligus identitas. Kayakkan kalau kita gak punya identitas kan lucu. Nah Israel punya. Oleh karena itu pemahaman pembagian ke-12 tanah ini Apa ke-12 suku ini Menjadi sangat menarik Tetapi memang awas di sana Lewi tidak kebagian Sehingga ada rupanya yang dipecah Seperti mana Manasya, Efraim dan lain-lain Diatur sedemikian rupa Jadi ada perkembangan di dalam pembagian itu Tetapi prinsip 12 suku itu tetap dipegang Ya Kenapa? Karena Lewi tidak mendapatkan tanah secara khusus Seperti yang lainnya Lewi mendiami tiap-tiap kota Karena nanti memang Lewi akan dipakai menjadi imam. Sehingga pelayanan mereka adalah pelayanan kebaik Allah atau ke sinagogi. Ya, jadi mereka spesifik sehingga mereka tidak dikasih tanah. Untuk tempat mereka tinggal dan berusaha. Paling tanah untuk mengurus ternak karena ternak akan perlu untuk makan hidup mereka lah kan begitu. Jadi pengaturan pengelolaan sejak awal itu di dalam konsep bagaimana ini hamba Tuhan yang kerjanya, hamba Tuhan ya Lewi, Lewi kan gitu gak dapet tanah ya. Jadi jangan juga kita gerejanya mau, bisnisnya mau, semua mau diraup untuk dari sendiri. Hati-hati dong. Jadi jangan memutarbalikan memakai beberapa ayat untuk kepentingan diri misalnya. Ya banyak orang bilang, oh Paulus misalnya, ya bisnis juga, pelayanan juga. Salah. Paulus tidak bisnis, spesifik bisnis. Paulus bikin tenda untuk membiayai pelayanan ke tempat yang tidak punya uang. Habis itu dia pergi ya, tendanya gak, gak bisnis lagi. Kalau bisnis kan terus menerus. atau Paulus memang enggak, itu temporis saja. Untuk mencukupi biaya saja Dan kalau ada biaya lain dari dukungan kawan-kawan Dia tidak bikin tenda Jadi itu konteks yang amat sangat luar biasa berbeda Nah oleh karena itu 12 suku tadi Jangan bilang 11 nanti yang kebagian Tadi karena ada beberapa pembagian-pembagian lagi ya Seperti Yusuf dihitung 2 dan seterusnya Tetapi yang menjadi prinsip adalah Israel tetap mewakili representasi 12 Dalam pembagian tanah Lewi tidak dapat Lalu yang lain dikasih itu tidak mengurangi nilai Israel adalah 12 suku. Ah nanti karena itu kalau kita ngelihat di wahyu misalnya nanti muncul ada sebutan-sebutan, eh tahu -tahu kok nama dan enggak ada di sana ya? Ah, itu nanti petanya lihat lagi konteksnya lagi disebut apa. Tapi itu tidak sama dengan mengurangi berarti tidak ada 12 suku, bukan. Ya, Efraim juga tidak muncul di situ misalnya. Nah itu nanti hal tersendiri lagi kita perhatikan. Tetapi pada konteks ini, konteks ini kenapa, konteks ini kenapa itu sama. Seperti dalam silsila Matius. Ada beberapa nama raja yang ada di raja-raja, enggak ada di Matius. Kenapa? Kalau kita baca di raja-raja, ternyata raja-raja yang disebut itu, yang ada di raja-raja, tidak ada di silsila dalam Matius, adalah raja-raja yang memang bebal, berhawa, dan sangat berdosa, dan Tuhan benci. Tetapi bukan berarti mereka hilang dari garis keturunan secara hirarki histori, Tidak, tetapi dalam penyebutan ketika tidak disebut Itu mau mengingatkan kepada posisi yang salah tadi Jadi ada nilai rohani yang disampaikan, diemban di sana Nah ini yang harus hati-hati Nah oleh karena itu sosok aku yang kekasih Di dalam pertumbuhan perkembangan seperti ini Kalau nanti kita akan menemukan 12 suku kok susunannya beda Kok ini lain, kok ini ada, kok gak ada Itu bergerak secara dinamis Tetapi Israel tetap adalah 12 suku Nah, jadi baik konteks dia akan bergerak begitu ya Dan memang kemudian nanti dalam pembagian tanah ini juga kita mesti mengerti Tiap suku mempunyai lahan masing-masing Dan kadang-kadang mereka juga punya musuh masing-masing Jadi bukan musuh Israel secara keseluruhan Suku ini adalah mempertahankan tanahnya berhadapan dengan seberang Misalnya suku yang bukan Israel mereka bertanding Nah, lalu mereka seringkali saling bantu membantu bahu-membahu antar suku, 2-3 suku perang melawan yang lain kan begitu. Jadi tidak serta-merta pada waktu itu seluruh sampai nanti, sampai nanti kemudian Israel itu menjadi satu kerajaan. Jadi pada waktu itu betul-betul 12 suku dengan 12 losakasi Ya menyatu begitu ya Tapi kalau kita ambil contoh misalnya Ada yang dapat di Jakarta, ada yang dapat di Parung, ada yang dapat di Bogor Tentu Bogor bisa berhadapan misalnya anggap ada musuh dari Sukabumi gitu kan Eh yang Jakarta malah dapat musuh misalnya dari Tangerang gitu lah Mereka berhadapan Yang dari Parung mungkin dari mana Jadi secara satu suku-satu suku mereka bisa bertempur Mereka harus mempertahankan tempat mereka Tetapi antara itu suku lain yang paling dekat bisa bantu mereka. Sehingga nanti ke depan itu juga ada perubahan-perubahan seperti suku Dan begitu kan. Itu kemudian mereka dari bawah selatan kemudiannya sebagian di atas lalu nanti naik ke atas ke utara Israel. Begitu. Nah kisah-kisah seperti ini menjadi menarik kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan perkembangan Israel ada satu pertumbuhan perkembangan yang kita melihat secara geografis. Bergerak secara dinamis seturut dengan konteks yang ada. Tetapi Tuhan yang mengintervensi, Tuhan yang memimpin, yang memberi lahan, yang memberi pusaka identitas bagi Israel yaitu tanah sehingga Israel dikenali. Dengan tempat tinggal mereka dikenali dalam nama mereka itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada orang-orang Israel. Sehingga mereka hidup seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mereka hidup dalam sukacita yang penuh. Nah itu yang perlu. Nah oleh karena itulah susur aku yang kekasih Di dalam pernungan-pernungan seperti inilah kita menemukan kesejatian kebenaran Bagaimana pembagian tanah kepada 12 suku bukan sembarang Sekalipun ingat tadi 12 suku itu lewi tidak terbagi Tapi ada suku lawin yang mendapatkan Tetapi bicara Israel bukan bicara jumlah tanahnya Tapi suku tetap saja 12 belas Harus hati-hati Tiap konteks nanti urut-urutan kadang-kadang dipakai berbeda Sesuai message yang mau disampaikan Jadi di dalam bagian seperti inilah kita bisa melihat pembagian 12 suku menjadi membentuk Israel. Apa konklusi dari semuanya? Yaitu bahwa Tuhan mengenapi janjinya. Di bawahnya bangsa ini dari Mesir melintasi tanah yang sulit, gurun yang tak bersahabat. Hidup dalam kesusahan tapi diberkati dihidupi oleh Tuhan dengan logistik yang ajaib. Baik minuman maupun makanan. Sehingga mereka tiba di tanah perjanjian Itu sebab kemudian Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 Mengingatkan kepada orang-orang Israel Bahwa sejatinya air yang datang itu adalah air hidup dari karang Kristus itu Mereka diingatkan bagaimana waktu mereka melapa laut di belah lalu mereka lewat Itu adalah apa, satu cerminan gambaran pembaptisan kepada Israel Siapa yang dibaptis waktu itu? Ya siapa yang lewat disitu? Nah, baca 1 korintus 10 Siapa yang lewat? Ya ada orang tua yang sudah mau mati Ada anak yang baru lahir Semua dumplak damluk disitu kumpul semua Besar kecil, tua muda dan seterusnya Nah jadi kalau kita ngeliat Alkitab Ya kita ngeliat secara Alkitab Kan pesan Alkitab keseluruhan Jadi bukan mau-mau satu orang Atau tafsir pikiran satu orang Kalau begini kan enak baca Alkitab Oh memang Alkitab begitu kok Iya kan Sehingga dengan demikian juga mempunyai satu korelasi dan hubungan yang menarik. Satu dengan lainnya. Karena ternyata Paulus di dalam 1 Korintus 10 bicara tentang Israel yang dalam perjalanan itu. Tetapi sebaliknya juga ketika mereka tiba di tanah perjanjian. Menjadi satu bangsa yang diberkati biji mata Tuhan. Yang dipilih Tuhan. Yang dijaga Tuhan. Yang dipelihara Tuhan. Tadi Israel bebalkan. Israel jahatkan. Tapi mereka sudah terima hukuman khususnya generasi tua. Empat puluh hari pengintaian. Mereka memutar balikkan fakta 40 tahun mereka dihukum tetapi sekarang generasi yang baru sudah sampai di tanah perjanjian jadi generasi mana yang sampai ini ya generasi yang lahir di padang gurun atau kalaupun dia sudah memang ikut berangkat dari Mesir ya itu beberapa generasi yang kemudian waktu tiba di padang gurun mereka berumur 45 paling top mungkin berumur 50 atau 50 sekian tetapi jumlah mereka tidak lagi banyak Karena kebanyakan yang cukup berumur yang berangkat dari Mesir mati memang karena bisa usia dan seterusnya tetapi juga karena kesalahan dan kejahatan yang mereka bikin. Jadi 12 suku tiba dan mendapatkan 12 lokasi tanah yang disebut satu yaitu Israel, Tanah Perjanjian Tanah Kanaan. Itulah Tuhan yang memelihara umatnya. Membawa mereka tiba dengan caranya logistik yang ajaib di perjalanan dan menjamin janjinya mewujudkan Dan tanah itu tersedia bagi mereka Seharusnya Israel mampu melihat Bahwa tanah yang mereka ini adalah tanah antara Karena itu ada di kesementaraan Karena sebetulnya mereka berhak atas kekekalan sebagai umat pilihan Sayangnya mereka gagal menyikapi Sebagaimana harusnya Itu sebab mereka terikat kepada building, bangunan Suasana yang salah Sehingga mereka tidak mampu untuk mengerti secara utuh Yesus Kristus Tuhan sebagai penggenapan justru terhadap janji yang lebih utama yang inti dari sebuah pengharapan akan kehidupan dan masa depan yaitu kekekalan jadi tidak ada sejarah Israel kebetulan dan sempalan begitu saja semua mempunyai benang merah yang sangat luar biasa mengacu kepada satu nama Yesus Kristus Tuhan itu nah, biarlah ini menjadi berkat bagi kita karena itu di hidup saudara di pergumulan saudara saudara tidak perlu takut kalau percaya pada Tuhan Padang gurun boleh kita lalui, kesulitan boleh datang. Tetapi Tuhan akan menjamin kita dan memberikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita yang layak, yang untuk ada. Tetapi awas, jangan menterjemahkan itu lalu bilang, ya aku pengen punya tanah pusaka dong tuan 500 ribu meter, tapi yang sebetulnya di otak kita adalah nilai ekonominya. Hati-hati lagi, ini bukan seperti itu. Oleh karena itulah hak kita, hidup kita Yang dijamin digaranti oleh Tuhan Ini menjadi bagian yang penting Di dalam keberimanan kita pada Tuhan Bahwa Tuhan memelihara kita Tidak pernah meninggalkan kita Semoga engkau mengerti bagian itu Dan hidup di dalam hidupmu Dan yang engkau dihidupi oleh pengharapan pada Tuhan yang hidup itu Tuhan menolong saudara Menemukan makna pemeliharaan sejati itu Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kami dalam sepanjang perenungan kami akan firman-Mu. Terus tolong pimpin kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendam-Mu. Supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Biarlah pemeliharaan-Mu sungguh kami pahami, kami syukuri, dan kami hidup olehnya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. amin